Mitra bisnis pemerintah saat ini telah memiliki master plan percepatan pembangunan ekonomi atau MP3EI yang dimaksudkan untuk memberikan arah serta target yang jelas atas arah ekonomi Indonesia di masa depan. Namun, beberapa kalangan berpendapat anggaran belanja modal dalam RAPBN 2012 kurang mendukung program ini. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistio. Pak Hermawan, apa pendapat Bapak atas program MP3EI? Nah, roadmap seperti itu di atas kertas, dibalik eh, itu pikiran orang kan pasti, "Waduh, ini tahun depan apa yang bisa kita rampok ini?" kan gitu. Saya. Nah, eh, gimana kita rakyat jadi suruh mau percaya yang mimpin perencanaan untuk MP3EI eh, dan yang memimpin tim itu eh Antonis Alin? Ya, negara-negara itu bikin suruh bikin ekonom yang tidak punya keinteres ekonomi dan politik. Nah, eh setelah itu taat asas dilakukan oleh pemerintah yang tidak taat asas, kita bawa ke lapangan Monas, eh siram cuka ramai-ramai di sana gitu. Nah, ini dipimpin oleh konglomerat yang yang tinggalin utang triliunan uh, rakyat yang harus bayar. Anda bayar, saya bayar, dari utang BLBI itu gitu. Lah, Bapak generasi sekarang enggak tahu Onny Rahmat itu bagus atau enggak macam. Berapa uang yang dipindahin ke Singapura dulu kan gitu. Yang masih dampaknya kan sampai sekarang. Lantas apakah Bapak juga pesimis program ini bisa berjalan baik, Pak Her? Lah, ini kan dulu Ini kan sudah kedua. Yang pertama dulu kan yang dibuat Carol dipimpin Carol Tanjung itu gitu loh. Tapi itu juga misleading karena kerangkanya adalah GDP kan yang dipakai gitu. Eh, bukan pertumbuhan dan GNP eh yang digunakan dan eh proyeksinya sekian tahun lagi akan jadi ekonomi kesekian ya kalau itu ngitungnya GDP. E, tapi itu pun juga sangat pesimis lah kita e, antara ekonomi dengan uh, sektor riil ini kan jauh sekali gitu. Kalau stabilisasi uh, di tingkat makroekonomi semua pengamat dan pelaku pasti uh, apa mengakui dan memuji kalau tidak memuji ya mengakuilah bahwa arahnya benar gitu stabil ini segala macam gitu. Tapi kalau uh, itu dilihat dengan kondisi di eh sektor riil seperti kita-kita yang dibawahnya ngalami kayak gitu, jauh panggang dari api, enggak nyambung angkang-kang ka itu dengan realitas sehari-hari gitu. Demikian Hermawan Sulistio, saya Dinda Natasha.